Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Debbie Oktora bisa berjumpa lagi bersama anda di Islam penuh cinta Dalam kedamaian, kemuliaan, dan kasih sayang Islam Assalamualaikum warahmatullahi mustakim Lafaz ini sering kita sebutkan karena tergandung dalam surat Al-Fatihah Mendengar kata itu rasanya saya langsung merinding Betul gak sih ibu-ibu? Betul Dan tema inilah yang akan kita bahas selama setengah jam ke depan bersama Kamu, kami yang sangat luar biasa, sudah ada di samping saya Profesor Dr. Ustadz Kuroi Shihab. Assalamualaikum Allah Pak Kuroi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, mendengarkan tema tadi tentang Sirotol Mustaqim ini, bagaimana sih cerita tentang Sirotol Mustaqim? Kita seolah-olah diingatkan untuk terus beribadah agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Dan dari lafaz uh, Sirotol Mustaqim ini sendiri kan, Menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk yang lurus. Mohon penjelasannya dari Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu apa arti sirat. Sirat itu terambil dari bahasa Arab. Pada mulanya berarti saratah. Saratah, bukan saratah. Saratah itu artinya menelan. Karena huruf sin berdekatan dengan sot dan zai Jadi ada yang baca sirot, ada yang baca sirot, ada yang baca zirot Semuanya benar okay. Tapi pengertiannya menelan Sesuatu yang ditelan itu pastilah lebih kecil daripada tenggorokan kita Dari sini kemudian kata sirot berkembang maknanya berarti jalan yang lebar. Nah, di dalam bahasa Al-Quran banyak kata yang menunjuk pada jalan. Salah satu diantaranya, kita tidak akan bahas semuanya. Salah satu diantaranya adalah sabil. Ya, sabilillah. Itu juga diartikan jalan. Nah, tetapi sabil itu... Jalan kecil Sirat itu Jalan Janu. lebar Al-Quran menyatakan Sabil itu Haji itu Sabilillah Jihad itu Sabilillah uh -huh. eh, Menuntut ilmu itu Sabilillah Sedekah itu Sabilillah Banyak sekali Sabil Sabil ini Ada Sabil Sabilillah Jalan Allah Ada juga Sabilil Mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Hmm. Jadi jalan itu banyak. Hmm. Kalau sirat cuma satu. Yeah. Dan sirat itu pasti baik. nah Jalan-jalan yang banyak ini, kalau dia bercirikan kedamaian, itu sampai ke jalan tol. Hmm. Kan kita kalau mau ke jalan tol banyak jalan kan. Jalan-jalan yeah. nah, yang banyak itulah namanya sabil. Wow. Tapi syaratnya jalan itu harus bercirikan kedamaian. Mm. Jadi kalau ada jalan yang tidak bercirikan kedamaian. Anda tidak sampai di jalan tol. Mm. Allah berfirman. Menyangkut Al-Quran. Yahdi bihillah humanita. Allah melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran Memberi petunjuk menuju jalan-jalan kedamaian Itulah yang mengeluarkan manusia Dari aneka kegelapan menuju terang benderang Dan itulah jalan-jalan kedamaian ini Yang mengantar mereka ke asirat As al-mustafi. Okay. Jelas kan? Oke. Okay. Kita lihat lebih jauh. Mm -hmm. Kalau begitu. Kalau ada yang menempuh jalan yang bukan jalan kedamaian. Mm -hmm. Sampai tidak di jalan tol atau tidak? Tidak. Tidak akan sampai. Nah, kalau ada satu orang menempuh satu jalan. Mm -hmm. Jalan kedamaian. Yang lain menempuh jalan yang lain tapi juga jalan kedamaian. Mm -hmm. Yang lain menempuh lagi jalan yang lain selama kedamaian. Ketemu ndak di jalan tol? Ketemua. Ketemua. Selama. Ah. Jadi kita boleh berbeda-beda jalan. Yeah. Asal jalan itu jalan kedamaian. Dan itulah yang mengantar kita ke... Asyirat al-Mustaqim. Itu... Ah. Karena itu pada prinsipnya berbeda tidak apa-apa. Ya, yeah, betul. Kita berbineka. Yeah. Tetapi tujuannya ke Asyirat al-Mustaqim mau mazhab syafi'i, imam mazhab maliki, mau mazhab ini, mau salat pakai begini, mau salat pakai lurus, tidak ada selama tujuannya satu. Itu arti shirath. Saya mau eh, berhenti sejenak. Mungkin ibu-ibu eh, pernah mendengar bahwa eh, nanti di akhirat ada jalan yang lebih apa namanya? lebih tipis Cil, dari tipis susah eh. rambut Sehalai rambut ya, sehalai rambut dibelah 7, 7 lagi. Iya. Benar enggak itu? Enggak benar. Istilah ya, nah, Karena Al-Qur'an menyatakan fahduhum ila hmm. Antar mereka tunjukkan mereka jalan menuju sirat, jalan lebar menuju neraka. Hmm. Jadi tidak ada itu. Hmm. Nakut-nakutin itu. Hadisnya tidak sahih nah, Karena apa? Karena kita sekarang fahami bahwa sirat itu jalan lebar Ya pantas aja orang jatuh kalau jalannya sedikit Ya kan? Tuhan Maha Adil Oke satu. Yang kedua yang saya ingin katakan menyangkut sirat mustaqim adalah begini eh, eh, Sirat jalan lebar Tapi kalau jalan itu berliku-liku Lama kita jalan? Lama. Nah, panjang enggak jalannya? Lama. Jalan ini Jalan lebar Lagi lurus hmm. Lebar sehingga bisa menampung Siapapun Yang bercirikan kedamaian Dan lurus Sehingga tidak bing -bing bingung Belok-belok Belok-belok hmm. tidak ada lagi Dan cepat sampai hmm. nah, Tapi ada satu Yang perlu digarisbawahi. Bahwa jalan lurus dan e -e lebar ini mendaki. Ya. Bukan lurus, kayak gunung. Ya. Lurus, tapi mendaki. Nah, ya. pada awal perjalanan ada yang nakut-nakuti. Wah, kita juga jadi terbuka pikirannya lagi. Hasanah Islam kita juga jadi semakin luas lagi karena kita juga taunya adalah jembatan Shiratal Mustakim itu ada. Dan kita taunya itu yang jalan uh, dari apa sehelai rambut tadi ya uh, Pak Roy. Nah, kita akan bahas sesaat lagi dan untuk ibu-ibu juga yang masih penasaran, Silahkan disiapkan pertanyaannya karena nanti kita akan ada segmen sesi tanya jawab bersama Bapak Roy. Tetap di Islam Penuh Cinta dalam Kedamaian, Kemuliaan dan Kasih Sayang. Islam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 Eishaderm Lightning Day Cream, mengandung super antioksidan yang mencerahkan kulit. Eishaderm Healthy White Moisturizer Body Lotion, melindungi dan menghaluskan kulit. Eishaderm, jadikan wajah cerah, pancarkan barokah. Eishaderm, kosmetik sahabat muslimah, halal dengan harga terjangkau. Kemudian lagi di Islam penuh cinta dalam kedamaian kemuliaan dan kasih sayang Islam masih membahas tema yang sungguh sangat menarik dan membuka kawakhasanah kita dalam Islam yaitu tentang sirah tol mustakim jadi Monggo dijelaskan lagi kembali Pak Qu Royy tentang sirahtul mustakim ini baik kita lanjutkan jadi ada jalan lebar ya. lurus tapi mendaki orang yang mau naik ke sana sebelum naik sudah ditakut-takuti yang takut-takuti itu setan hati-hati hey, bisa jatuh bisa ini tekad harus kuat jalan sedikit dilihat ada ranjau di sini ada ini di sini ada lagi yang menggiur-giurkan Ayo pulang aja daripada lanjut kaum nah, ini tekad harus dikuatkan jalan terus mendaki mendaki tidak lama kemudian di tengah perjalanan ada cahaya disitu ada terlihat rambu-rambu lalu lintas jangan lewat sini sini bahaya eh, di sini bahaya di sini kamu jalan jalan lagi ditemukan apa telaga telaga air kalau mau istirahat ini ada tempat istirahat ini ada tempat minum dan sebagainya jalan lagi jalan lagi sampai di suatu tempat ada kendaraan ...yang mengantar Anda ke jalan tol. Hmm. Jadi apa yang perlu? Tekad. Hmm. Jangan mau tergoda. Jangan mau dirayu. Hmm. Itu yang mengantar kita ke Siratul Mustaqim. Oh. Oke, saya ingin yang lain. Kita setiap salat minta... ...ihdinas Siratul Mustaqim. Okay. Nah, ada satu rumus dalam memahami Al-Quran. Kata hidayat itu artinya petunjuk hmm. Oke okay. tetapi kata ulama-ulama kalau kata hidayat itu pakai kata Ila maka itu memberitahu hmm. tapi kalau kata hidayat itu tidak pakai Ila itu berarti mengantar hmm. kita lihat, kita baca di al-fatihah apa ihdina eh, tidak pakai Ila ya innaka latahdi man ahbab engkau nabi Muhammad tidak bisa mengantar orang masuk surga tidak bisa mengantar orang eh, apa namanya memeluk Islam itu Allah tetapi nabi Muhammad memberi petunjuk memberi tahu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yang kita mohonkan itu apa saya mau beri contoh sudah tahu salat subuh wajib wajib wajib ya Puasa wajib, wajib. Okay. Tapi ada orang yang tahu salat subuh Tidak salat subuh nah, Ada orang yang tahu Siratul mustaqin Tapi tidak mau pergi Nah, yang dimaksud Dengan ehdinas siratul mustaqin Ya Allah Antar saya ke sana Bukan tunjukkan saya Di, sana, di mana itu Allah senang Semua orang Taat kepadanya. Allah senang semua orang menuju ke as-sirat al-mustaqib. Tapi ada yang tidak mau. Gitu? Eh, dinah as-sirat al Saya kira itu. Baik Ustadz. Nah, nampaknya di sini juga Ibu-Ibu sudah mulai ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Uraishifab. Hmm. Silahkan Ibu, ada yang sudah siap pertanyaannya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atika, saya mau bertanya, adakah amalan yang dapat kita lakukan sebagai bekal agar mudah melewati surat al-mustaqim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lihat, adakah amalan? Tentu banyak amalan, ya. Tapi intinya sebenarnya saya sudah singgung. Tapi saya mau beri contoh supaya lebih jelas. Mereka Eh begini Bu, begini Bu. Orang berkata, di mana ada kemauan, di ada jalan. Iya kan? Okay. Untuk mewujudkan sesuatu, kita perlu kemauan dan kemampuan. Iya. Mau naik haji? Ya, misalnya ya. Sudah mau nih. Mampu enggak? Nah, anda wujud naik haji karena kemampuan tidak ada. Iya kan? Okay, bagus Surat Mamp? mampu kita lihat kita lihat ah, kita lihat kita lihat kalau kemauan ada kemampuan ada ya. tapi belum wujud cari sebabnya pada kemauan Bukan pada kemampuan mm. Kalau anda mau Tuhan bantu anda okay. Kemauan itu datangnya dari kita Iya mm. kan? Yeah. Kemampuan itu datangnya dari Allah Iya kan? Betul. Ada orang yang mampu Tidak mau mm. Tidak jadi yeah. Ada orang yang mau Tidak mampu tidak. Boleh jadi Allah bantu Ada orang miskin yang enggak punya apa apa pergi haji? Ada. Dari mana uang? Itu Buhan yang aturkan. Jadi, yang penting kemauan, periksa kemauan anda. Jangan sampai belum burat nih kemauannya. Jangan sampai belum. Eh, begitu juga kalau kita bicara haji lagi misalnya. Sudah mau, sudah mampu ke sana, tapi enggak ngerti tata caranya. Ada enggak yang pergi haji yang enggak ngerti aturannya and cari pada kemampuan itu sebabnya dimana ada kemauan diitu yang Tuhan nilai itu kemauan anda bukan kemampuan anda karena kemauan datangnya dari manusia dan kemampuan datangnya dari Allah karena itu nah kita lihat supaya supaya lebih jelas lagi ini kalau anda mau berbuat baik tiba-tiba Tidak jadi. Dinilai baik oleh Tuhan atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Sudah dapat. Dapat pahala. Kalau anda mau berbuat baik, tapi tidak bisa anda lakukan. Siapa yang mau kehidupan dunia, kami beri dia sesuai ke, ke, kehendak kami. Siapa yang mau kehidupan akhirat, dan berusaha. untuk Berusaha dia beriman kami menganugerahi dia apa yang kami kehendaki dan kami syukuri ini jadi mau dulu tapi kemauan harus yang bulat itu yang harus diamalkan pertama saya kira jelas Bu ya jadi kemauan kemauan, kemauan. kemauan. kalau boleh e, ditarik lagi nih Ustadz Dengan kita tadi disebutkan bahwa uh, kita harus membuka hati gitu ya hmm. Tapi banyak sekali golongan-golongan manusia yang Sudah uh, lingkungannya sudah mendukung dia Untuk berubah, untuk mengarah ke lebih baik, untuk berhijrah Tapi dia sepertinya uh, me, apa menyangkal Dia berilang saya belum mendapatkan hidayah Nah hidayahnya itu sebenarnya bagaimana sih? Dia bohong kalau berkata tidak mendapat hidayah hmm. Semua sudah diberi Allah hidayah Hidayah hmm. Allah itu bermacam-macam Hah? Kita lihat Siapa yang mengajar anak mm -hmm. Janin dalam perut ibu Untuk membalik kepalanya ke Siapa yang mengajar dia? Gak ada Allah yang okay, bagus. Siapa yang mengajar dia mm -hmm. Menangis kalau pipis Gak ada <laughs> Hah? Allah yang sudah Itu hidayat Allah Itu hidayat naluri mm -hmm. nah, Ada lagi hidayat panca indera mm -hmm. Mata bisa melihat siapa yang mengerahkan anda itu uh -huh. itu hidayat Allah ya kan ada lagi hidayat uh, uh, hidayat uh, akal yeah. siapa yang mengajar kita kita enggak pernah lihat bintang ya yeah. mm -hmm. yeah. kita lihat dari bawah kecil nggak yeah. yeah. yang mana lebih besar itu atau klereng-klereng kita lihat dengan Mata kita, keluarnya lebih besar bola. Lebih dekat. Tapi akal kita Allah anugerai kita akal Sehingga kita lihat sebenarnya itu jauh lebih besar Dari nah, Ada hidayat agama Hidayat agama Allah sudah beri Bagaimana? Antara lain Bukankah dia mengutus rasul-rasul Bukankah ada Al-Quran Mau baca atau tidak? Dia tidak mau baca hmm. Dia tidak mau pelajari Dia tidak mengambil pelajaran dari hmm. orang Eh, orang itu bakal mati loh. Allah sudah beri kita peringatan bahwa bakal mati. Beri mana? Hidayat Allah itu. Lihat tuh ada si Allah tuh mati. Mati muda lah. Jadi Allah sudah beri hidayat. Sudah beri petunjuk ini baik, ini buruk. Jadi jangan berkata Allah tidak sudah beri, beri hidayat. Dia yang tidak mau. Tidak menerima, tidak dibukakan tidak hatinya. Tidak mau menerima, dia tutup hatinya. Sehingga, tapi coba buka hati. Saya kira itu ya Baik Ustadz penjelasannya sangat menarik sekali Dan memang kita langsung jadi terbuka Wawasan kita mengenai sirat al ini Dan jika bisa disimpulkan Apa yang bisa kita tarik dari materi kita kali ini Iya saya kira yang pertama Bahwa Ajaran Islam ini Mengajarkan kita untuk menelusuri Jalan lebar yang lurus ya. Dan itu memberikan Isyarat bahwa semua Kelompok Yang beraneka ragam dapat ditampungnya karena jalannya lebar. Kita tidak perlu berdesak-desakan selama mereka itu masuk ke dalamnya melalui pintu kedamaian. Syarat pertama. Yang kedua, untuk meraih syarat al-mustakim itu perlu perjuangan. Ya. Karena walaupun dia lebar dan lurus tapi dia mendaki. Dan untuk itu diperlukan bekal tekad yang kuat menghadapi rayuan, ancaman dan godaan. Sekitar itu. Subhanallah. Terima kasih sekali penjelasannya Profesor Dr. Ustaz Quraisy Shihab dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Saya Debi Doktor pamit. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di Islam penuh cinta, dalam kedamaian, kemuliaan dan kasih sayang. Islam. Assalamualaikum malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipersembahkan oleh Isaderm.